kecil malam ini kabarnya bagaimana semua baik-baik saja waduh baik-baik saja oke malam ini memperingati hood RI yang ke-56 sengaja memadirkan palapa buat kita bersama siap bergoyang lagi rujuk sabaran aja yang request saya tampung dulu malam ini ya oke langsung saja sebentar mau yang kedua kalinya Sebelum bang lama akan coba jadirkan bersama falapa di tengah ada semuanya.